Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ashhadu alla ilaha illallah, ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulu, la nabiyya ba'dahu. Maha Mahasya Allah, segala puji baginya dan dialah yang maha besar yang mempertemukan kita kembali di hari ini. Hari Selasa, tanggal 6 Maret 2012 atau bertepatan pada tanggal 13 Rabiul Akhir, 14.33 Hijriah. Tentunya dalam sebuah program yang mengajak kita untuk menggali indahnya nilai-nilai Islam, yaitu Hikmah Pagi telah disiru bulik Indonesia. Setelah tadi sebelumnya kita menyimak sebuah program yang mengajak kita untuk membuka Al-Quran, membacanya dan mentadaburi isi serta kandungannya. Dan apa kabar Anda bisa di pagi hari ini? Saya berharap kami berharap anda senantiasa dalam keadaan sehat Allah fiad. Tidak Amin. lupa dari sini kami turut mendoakan saudara-saudara kita yang sedang terbaring sakit. Mudah-mudahan Allah sekiranya mengangkat kita semua. Amin ya robbal alamin. Di kesempatan pagi hari ini masih bersama saya Rahmaji Asmuri bersama rekan saya Lili Rahmawati dan mudah-mudahan seperti yang tadi Mas Aji harapkan juga kita harapkan semua semua pemirsa juga sehat. Amin. Kalaupun saat ini masih lagi sedang musim ya musim penyakit flu dan pilek gitu. Karena, Karena cuaca cuacanya, yang betul. berubah dengan sangat cepatnya. Jadi kita berdoa semoga semuanya sehat Dan mm -hmm. juga kalau orang yang sakit Insya Allah kalau dengar ceramah atau nasihat agama Akan tambah sembuh gitu maksudnya Satu sembuh yang kedua pahalanya, eh, dosanya akan dikurangi ya Amin insya Amin. Allah Dan nikmati rasa sakitnya karena itu adalah bagian dari ujian kita Betul. Nah pemirsa hari ini di Hikmah Pagi Kita akan bahas satu tema sebagai kelanjutan dari episode sebelumnya Yaitu Betul. tentang Mengantar buah hati ke surga mm -hmm. Bersama Ustazah Hajah Nungke Ibrahim Assalamualaikum Ustazah Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Terima kasih sekali bisa ketemu lagi ya Terima <laughs> <laughs> Walaupun sini, kita kalau di Facebook ketemu setiap saat lah insyaallah ya online terus ya <laughs> <laughs> dan bersama kami di sini ada ibu-ibu dari uh, Tambun Bekasi Majelis Taklim Al Inayah pimpinan ibu Ustazah Wajah Yosi Adi Rubadi Assalamualaikum Ibu-Ibu Assalamualaikum -ibu. warahmatullahi wabarakatuh Kumahadaramang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Secara rehat ya Ararungu Secara rehat <laughs> Nggak ada secara rehat Sae bu Sae Tau kan secara ada ya <laughs> Baik Ini lanjut berikutnya. Nanti kita juga akan dengarkan lagu ya. Dari Anna Bawi PT.I. Jakarta Bersama Ustadz Agus dan kawan-kawan Assalamualaikum Assalamualaikum Sehat. Kayaknya harus dijawab pertanyaan banyak dari pemirsa Apa? Peci beli di mana katanya <laughs> Banyak yang pesen Banyak yang pesen Dan juga ada bersama kita di sini Ibu Hajah Ninawati Assalamualaikum Kak Nina Waalaikumsalam Sehat wa ya wa Nanti akan membacakan Al-Quran Surah Luqman Ayat 16 sampai dengan 19 ya Ya Dan bisa Anda pun di, uh, Dimana pun Anda berada Anda nanti juga bisa berkesempatan Untuk berdialog bersama kami Silahkan menghubungi kami di 574 Bagi Anda yang berada di wilayah Jakarta dan sekitarnya Dan 0215743478 Bagi Anda yang berada di luar wilayah Jakarta Dan sebelum kita bahas lebih lanjut tentang kelanjutan bahasan mengantar buah hati ke syurga marilah kita simak terlebih dahulu pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan yang akan dibacakan oleh korea kita Ibu Ustazah Hajjah Ninawati beliau akan membacakan Quran Surah Luqman ayat 16 hingga 19 berikut ini A'udhu billahi minash shaytani rajim. in <laughs> رو سنتان كو في الصخرتين او في صحر خدك wa tilau sautu amin qul berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang Lukman berkata Hai anakku Sesungguhnya jika ada sesuatu perbuatan seberat biji sawi Dan berada dalam batu atau di langit atau di dalam bumi Niscaya Allah akan mendatangkannya Sesungguhnya Allah maha halus lagi maha mengetahui Hai anakku Dirikanlah sholat dan suruhlah manusia mengerjakan yang baik. Dan cegahlah mereka dari perbuatan yang mungkar. Dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan oleh Allah. Dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia karena sombong. Dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya. Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Dan sederhanalah kamu dalam berjalan dan lunakkanlah suaramu. Sesungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara keledai. Mahabesar Allah dengan segala Firman-Nya. Astagfirullahaladzim, demikianlah tadi pembacaan ayat suci Al-Quran dan terjemahannya. Mudah-mudahan hal itu semua bisa meningkatkan keimanan kita kepada Allah SWT. Amin, ya Rabbul Alamin. Dan sebelum kita berdiskusi lebih jauh tentang seperti apa mengantarkan buah hati kita ke syurga, kami akan kembali setelah yang berikut ini. Tetaplah bersama kami. Baik pemirsa yang dirahmati Allah, senang sekali masih bersama kami di program Hikmah Pagi TVRI dan mudah-mudahan Anda yang baru bergabung tidak merubah channel Anda karena kajian hari ini sangat menarik. Betul. Bagaimana cara kita mendampingi anak untuk bisa menuju ke surga, mudah-mudahan orang tuanya juga lebih dulu juga masuk surga gitu. Hmm, Sama-sama, insyaallah ya. Dan bersama kami Ustazah Nungke Ibrahim, silakan Anda bergabung nilai lewat telepon 5743476 atau 0215743478. Ya. Eh uh, Bunda, biar kita tidak terputus pemaham Terhadap uh, episode yang lalu Yang kita bincangkan di pertengahan bulan Yang lalu, berikan kepada kita sedikit Tentang uh, korelasi terhadap Bahasan yang lalu, biar kita jelas harus putus Respekkan dulu ya, ya sedikit. Silahkan, silahkan. Baik Mendidik buah hati atau mengantar Buah hati menuju syurga Dimulai ketika Seorang anak berada Dalam kandungan, bulan lalu telah Kita bahas bersama Betul mendidik anak mulai dalam kandungan bagaimana seorang ibu ketika mengandung putra-putrinya senantiasa berzikir kepada Allah membaca senantiasa tilawah Al-Qur'an yang itu sudah didengar oleh putra-putri ketika berada dalam kandungan itu yang telah kita bahas bulan lalu kemudian <coughs> mendidik dalam anak mendidik buah hati menuju surga ibu-ibu sayang adalah dimulai juga hal yang paling mendasar, hal yang paling utama dan pertama agar buah hati kita, agar kita bisa mengantar buah hati menuju surga adalah bagaimana seorang wanita memilih calon suami yang baik, memilih calon suami yang soleh, sebagaimana juga seorang wanita, seorang lelaki bagaimana dia memilih wanita-wanita yang salehah sebagai istri. Itu adalah hal yang paling utama dan pertama untuk bisa mengantarkan. Buat hati menuju syurga, itu bahasan yang telah kita bahas belakangan lalu, mas. Baik, jadi. Berawal tu tidak hanya ujuk-ujuk datang gitanya anak yang soleh, tapi memang prosesnya jauh lebih ada usaha. Ada usaha sebenarnya. Tidak gitu. ada yang instan. Tidak ada instan. Nah, baru saja pertanyaan sederhana. Bagaimana jika sudah terlanjur kita ketemu dengan orang yang saat ini berada di samping kita, orang yang saat ini oh, kita bisa sayangi? Terlanjur, enggak. Cerita. Bisa jadi dulu kita terlanjur bahasa. Bukan orang yang kita sayangi, bukan oh. orang yang seperti. Ia ya, begitu, begitu. Ya. Masaji nah. mungkin hmm. waktu kita uh, berdua sebelum menikah barangkali ya. ya, manis -manis manis yang manis-manis keluar, yang aslinya setelah menikah baru keluar atau mungkin ibu ibu dijodohkan dulu gitu ya bu ya, oh, gitu ya? nah gitu nah oh, lanjutnya begitu nah, oke okay. hadis ini bisa berlaku untuk para wanita yang akan menikah mm -hmm. yang sedang mencari calon eh, suami, suami? Mm -hmm. juga berlaku untuk para lelaki yang sedang mencari calon istri mm. akan tetapi di dalam Islam tidak pernah ada kata terlambat tidak pernah ada kata terlanjur untuk mm. memulai yang lebih baik ya. mm -hmm. hadis ini mengandung makna bahwa Ketika kita sebagai orang tua Menginginkan anak-anak hmm. kita menjadi anak yang saleh Itu harus diawali oleh orang tua Orang tua juga harus menjadi orang tua yang saleh dan saleha hmm. Bagaimana kita bisa menginginkan anak kita berakhlak mulia Kalau orang tuanya tidak berakhlak mulia hmm. Bagaimana seorang anak bisa Menjadi anak yang senang Selat berjamaah di masjid Apabila kedua orang tuanya pun tidak senang Selat berjamaah di masjid Bagaimana seorang anak Senang menye, menem, Menyenandungkan lagu-lagu islami Apabila yang didengar oleh Anak-anak adalah dari orang tua Yang senang mendengarkan lagu-lagu yang Tidak di islami ya. hmm. Semua itu harus dimulai Dari kedua orang tuanya hmm. Jadi hadis ini berlaku untuk orang tua Yang memang sudah terlanjur menikah hmm. Jadi, Mas Aji tadi kalau sekarang sudah beristri Dulunya gak milih-milih oh Gak ada kata terlanjur. Okay. Bisa dimulai dari sekarang Tidak pernah ada kata terlambat Untuk memulai menjadi orang tua yang lebih baik mm -hmm. Dari mm -hmm. sebelumnya ya, Karena positive thinking Masa depan masih panjang Betul. Dan tanggung jawab itu sangat berat gitu. Perjalanan masih jauh hmm. Anak adalah amalah yang Allah titipkan dalam hidup kita yang kelak akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Juga. Hmm, ya? Ini dimulai dari cara memilih pasangan. Betul. Betul. Kemudian ketika orang tua atau ibu ini sedang mengandung. Dan itu Pendidikan adalah itu. hak seorang anak kepada orang tuanya. Oh, haklah. Ya? Oh, Sekalipun tidak diminta oleh anak. Tidak diminta. Hmm. Ketika suatu hari Uh, seorang laki-laki bertanya kepada Sayyidina Umar hmm. Wahai Amirul Mukminin, Apa hak anak kepada ayahnya? Hmm. Kata Amirul Mukminin, Hak seorang anak kepada ayahnya adalah Memberikan ibu yang baik Memberikan hmm. ayah yang baik hmm. Memberikan nama yang baik hmm. Dan memberikan pengajaran agama dengan baik hmm. Hmm. Wah luar biasa ini itu hak ha -ha. Tapi kadang-kadang memang anak juga ada yang mungkin memiliki orang tua mohon maaf belum soleh Sehingga anak pun e, kehilangan untuk mencari siapa tokoh ya. identitas Betul. Yang layak untuk figur figur dia baik. Baik. contoh mm -hmm. Pada akhirnya anak kan tidak ingin dilahirkan seperti itu Bertemu dengan orang tua yang begitu yeah. gitu. Ini bagaimana harusnya seorang anak pun gitu Bunda Oke okay. Seorang anak butuh figur yang baik Dan figur utama yang paling ditiru oleh seorang anak itu adalah dari kedua orang tuanya mm -hmm. Akan tetapi tidak tertutup kemungkinan anak mencari figur dari tempat yang lain mm -hmm. Ya yeah. Inilah yang harus kita... Antisipasi sejak awal Agar jangan sampai anak-anak kita -anak mencari figur di luar Bagus kalau anak itu mencari figur seorang ulama ya. hmm. Seorang yang soleh Yang dikhawatirkan hmm. adalah seorang anak mencari figur Yang tidak dikehendaki oleh kedua orang tua hmm. Oleh karena itu Kita yang menjadi orang tua Jangan sampai itu terjadi hmm. Jangan sampai anak-anak kita -anak mencari figur di luar orang tua kalau ini sudah terlanjur, lagi-lagi tidak pernah ada kata terlambat di dalam Islam untuk memulai yang lebih baik. Mari sejak sekarang ini Mas Haji, Mbak Lili, Ibu-ibu yang hadir di sini, mulai sekarang yuk kita menjadi orang tua. Ayah ibu yang soleh dan soleh Agar anak-anak kita jangan sampai mencari figur Agar jangan sampai anak kita mencari idola di luar Islam hmm. Di luar orang-orang yang saleh. Ya, saya senang menggunakan bahasa terlanjur nih pagi ini Bukan terlanjur bahasa Bukan terlanjur bahasa gitu ya Jadi uh, apakah sang anak bisa menuntut ketika kondisi dia saat ini jauh dari uh, agama kita Itu salah orang tuanya? Oke, okay. tidak selalu salah orang tuanya. Hmm. Akan tetapi orang tua punya peranan penting. Hmm. Bulan lalu juga saya pernah sampaikan bahwa ketika seorang bayi lahir ke atas bentangan bumi ini, dia lahir dalam keadaan suci. Kata Rasulullah, kulo mauludin yuladu alal fitroh. Setiap bayi yang lahir dia lahir dalam keadaan bersih, suci. Tanpa-tanpa dosa, tanpa noda Dia lahir seperti kapas yang belum ternodai Seperti kertas yang belum tertulisi Kedua orang tuanya memiliki peranan penting Untuk membuat goresan pertama Apakah kelak anak ini akan menjadi lukisan indah yang bernilai tinggi Serta berada dalam keriduan Allah Atau justru sebaliknya Anak ini kelak akan menjadi anak Bukan anak yang soleh tapi menjadi anak yang toleh Hmm. Orang tua memiliki peranan penting Ketika orang tua Tidak bisa memberikan Memberikan contoh akhlak yang baik Sebagaimana Rasulullah telah memberikan contoh yang baik Kepada putra-putri beliau Ketika orang tua Menjadi orang tua yang durhaka Kepada anaknya hmm. Kelak Orang tua akan dimintai pertanggungan jawab di hadapan Allah hmm. dan anak akan menuntut balas kepada orang tua di hadapan Allah. Iya, bukan sekarang tuntutannya tapi nanti di akhirat. Jadi di... ibu sayang. Hmm. Jangan hanya berharap putra-putri kita Menjadi putra-putri yang soleh hmm. Kita pun jangan sampai Menjadi orang tua yang durhaka Kepada anak-anak kita Nah itu menarik di garis bawah, ya? Betul betul. Kalau kita selama ini mendengar bahwa anak yang durhaka Terhadap orang tuanya hmm. Ini ada istilah orang, orang tua, tua, yang yang tua yang durhaka Seperti apa sih orang tua yang durhaka itu Apakah anak tidak bisa memberikan contoh Atau mungkin ada aspek lain yang bisa kita ya. lihat gitu? Anak yang orang tua yang durhaka Adalah orang yang orang tua Yang tidak memberi kan pengajaran agama secara maksimal kepada putra-putrinya. Masyaallah. Masyaallah. Seringkali Bu. Ketawa sering ini kali... <laughs> Mas Haji, ya. seringkali kita lupa kalau saya boleh meminjam bahasa Pak Anwar, kita sering bangga ketika putra-putri kita Mendapat nilai bagus pada pelajaran-pelajaran pendidikan umum, Betul. Kita bangga ketika anak-anak hmm. kita menyampaikan kabar bahwa "Mama, nilai matematika saya 10. Nilai bahasa Inggris saya 9." Nilai bahasa eh, Jepang saya sekian ya. Tapi orang tua seringkali Tidak sedih ketika putra putrinya Tidak pandai membaca Al-Quran hmm. Bahkan orang tua tidak sedih Ketika putra putrinya Tidak mengamalkan Ajaran Al-Quran bahkan Jauh dari nilai-nilai Al-Quran Sebab anak yang soleh ibu -ibu sayang, Bukan hanya anak yang berbakti Kepada kedua orang tua mm -hmm. Anak yang soleh Di samping dia berbakti kepada kedua orang tuanya Adalah anak yang senantiasa Mampu menjaga nilai-nilai Iman, mampu menjaga Nilai-nilai taqwa, mampu Menjaga nilai-nilai Al-Quran Di setiap aspek kehidupannya Betul. Dalam bahasa dunia juga Bisa dibilang implikasinya itu Dia bisa mampu menjaga nama baik keluarga dengan Mampu akhlaknya membawa nama harum keluarga. Betul, ya dengan akhlakul karimah. Hadisnya jelas ketika Rasulullah berkata, akrimu auladakum bi akhlaqul karimah. Muliakanlah anakmu dengan akhlak yang baik dengan anak dengan akhlak yang mulia. Eh, hmm. harus mengacak Bu pulang dari sini. Kadang-kadang hmm. mohon maaf hmm. dari segi aurat saja. Iya. Yeah. Bundanya pakai jilbab hmm. tapi anaknya hmm. Hmm. Hmm. apa itu maksudnya udah tahu ada sebaliknya ada sebaliknya itu soal asuhan kali ya. hmm. ada anak yang berjilbab huh? orang tuanya yeah. tidak berjilbab bahkan ada orang tua yang anaknya ingin berjilbab hmm. dilarang oleh orang tuanya hmm. ya, karena katanya enggak cakep yeah. ya Allah enggak modis ning gitu ya enggak modis ya modis te bok <laughs> katanya memang <Yeah. laughs> gitu kita tinggal dulu tuh. Oh udah dikasih syarat oh, ya. Oh Mas Agus sudah <laughs> megang-megang mic nya. Kita dengarkan dulu syair yang pertama. Judulnya apa nih Mas Agus? Jasa Ibu, Jasa Ibu masya Allah. Nah, Silakan. Anabawi, Nabawi, Patek Jakarta. Jasa Ibu pada manusia sangat bernilai. Benggala suja, berawatnya penuh kesabaran. yang dirahmati Allah balik lagi bersama kami di program Hikmah Pagi TVRI. Hari ini kita bahas tentang mengantar buah hati ke surga bagian 2 bersama Ibu Ustazah Hajah Nungke Ibrahim dan Silakan Mas Haji. Jangan ya, bingung aja. <bunker ringan> saya terkesima ya, gitu terus. Dan jika Anda ingin berdialog bersama kami silahkan di 5743476 bagi Anda yang berada di wilayah Jakarta dan sekitarnya atau 0215743478 bagi Anda yang berada di luar wilayah Jakarta. Bunda kita lanjutkan. Oke. Okay. Tadi bagaimana cara mengantarkan buah hati menuju surga di antaranya kita sudah memilah dan memilih sejak eh uh, oh, nanti oh, ya, <laughs> Sudah ada telepon kelihatannya. Ya, kita sama dulu. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya silakan Bapak. Dengan siapa dari mana? Dengan Bapak Ahmad Taufik di Jember Pak Ahmad Taufik dari Jember, Jawa Timur. Silakan langsung ke Bunda Nunka. Ya, ini sudah dan sekadar apresiasi yang memberikan sokongan dengan apa yang disampaikan oleh tuan tadi. E, yang yang paling mendasar menurut saya dalam pembentukan anak yang soleh ini tidak lepas dari sebuah dirupuhi oleh e, oleh pemerintah dalam hal ini. Karena bagaimanapun e, apa yang terjadi di masyarakat seperti kenakalan remaja itu karena tidak ada tidak ada struktur, tidak ada aturan dalam sebuah pemerintah. Dalam dalam hal ini misalkan media ataupun dalam tarbiyah di sebuah sekolah. Karena tafsir itu menerangkan ku ampusakum wa ahlikum nar. Dalam para ulama mencoba menginterpretasi men ayat tadi bahwa adalah diterbiyah uh, wa taqlid Memberikan pendidikan dalam membentuk Menyelamatkan generasi muda dari Api merasa, dan Berbicara ter pendidikan, sudah terlepas Dari uh, birokrasi hmm. Nah, selama ini birokrasi Memberikan kontribusi kepada pendidikan Anak, yeah. itu hanya Sebelum waktu saja mm -hmm. yeah. Ini hanya memberikan dukungan. Lebih pas kalau ibunya Nyai nanti menyampaikan kepada birokrasi Ini dari masyarakat bawah ya. nah, Terima kasih tanggapan kami Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam, Waalaikumsalam warahmatullahi, warahmatullahi, warahmatullahi, warahmatullahi, warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih wabarakatuh wabarakatuh. Pak Ahmad Taufik dari Jember, Jember Yang sudah Timur, ya. menyampaikan sebuah pesan nih sebenarnya buat kita semua ya Amanat ini ya Amanat ini Amanat, Amanat rakyat gitu Amanat rakyat. Baik silahkan Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Baik dengan Ibu siapa dari mana Ibu? Bu Haji Ratna di Batola Kalimantan Selatan. Alhamdulillah. Silakan Ibu Ratna, Ibu Haji. Iya, Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. begini, Bu. Saya melihat uh, sejarah, Bu ya, sejarah kenabian kita. Ketika pada zaman Nabi Adam alaihi salam, kita melihat anak beliau yang bernama Habil dan Kabil itu kan menentang. Sangat menentang kepada Nabi Adam dalam hal perkawinan yang seharusnya perkawinan silang, tapi karena itu maka dia tidak melakukan perkawinan silang itu. Berarti kan menentang ayahnya begitu, yang seorang nabi, hmm. seorang rasul, yang tentu saja ahlaknya sangat baik sekali. Yeah. Kemudian pada zaman Nabi Musa juga kita melihat seorang anak yang tidak mau mengikuti kemauan ke, apa nasihat ayahnya hmm. untuk naik ke kapal. Yang disediakan sudah ya. pada saat itu uh, Orang tuanya mengatakan uh, Nabi Nuh itu mengatakan bahwa akan ada banjir Besar, dia tidak percaya kepada orang tuanya Baik pertanyaan nah, yang, saya, yang saya ingin tanyakan hmm. Apakah fenomena ini memang terjadi pada Memang sudah ditakdirkan Allah Begitu Bu hmm. Mas pada zaman Nabi sudah berlaku itu Baik. Sehingga pada zaman sekarang banyak juga anak-anak yang dirupakan kepada orang tuanya Berarti itu terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih banyak ya, Maksud saya uh, dalam artian itu contoh gitu Betul. Contoh uh, kisah perjalanan Nabi <gat> Kita gitu. terima dulu penerbangan yang tersambung berikutnya bersama ya, Silahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Assalamualaikum Assalamualaikum mas Ya mohon maaf Bapak volume Polumotivisnya bisa dikecilkan terlebih dahulu Bapak Ya silahkan Bapak Dengan Bapak siapa dari mana Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Silahkan Bapak Yang, dengan, siapa dari mana Nama saya Muhammad Umar dari Sambas, Sambas. Muhammad Umar dari Sambas, Kalimantan Barat ya Yo. Ya silahkan Pak Muhammad Umar yang saya lihat sekarang ini Anak muda Walaupun apa Dirikan agama itu kurang Tetapi Itu kan dilihat dari pergaulan pak Ya Bagaimana caranya kita Mengajar mereka Supaya Saat menjalankan Perintah Allah. Okey. Selamat Baik. Pak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Umar. juga. Ya, Pak Muhammad Umar dari Sambas ya. Ya, ibu-ibu dari Masjid eh, Majlis maj, maj, Salimah Alinayah silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kamasaya <laughs> uh, Burita dari Majlis Salimah Alinayah Tambun Bekasi. Saya ingin menanyakan. Sebatas mana orang kita sebagai seorang tua untuk mengantarkan anak-anak kita menuju ke surga hmm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Waalaikumsalam, Waalaikumsalam, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh <tuh> Maksudnya mungkin kelanjutannya kalau anaknya susah dibilangin gitu ya hmm. Apa kita harus putus asa gitu hmm. Silahkan bunda dari Pak Ahmad, Ahmad Taufik, Taufik di dari Jember... Jember Pemerintah juga punya kontribusi terhadap hmm. uh, bagaimana mendidik anak kita untuk bisa Sistinya uh, Iya sistinya, sistinya. Dengan kurikulum pendidikan mengatur media dan lain sebagainya hmm. ya. Betul sekali Bapak, Taufik. Ahmad Taufik Bapak Ahmad Taufik dari Jember, dari Jember tadi ya. Bahwa pemerintah juga punya peranan penting Untuk bisa melindungi putra putri kita hmm. Putra putri yang merupakan anak bangsa ini Agar mereka menjadi betul-betul putra putri yang bisa meneruskan generasi para pendiri bangsa ini Dengan cara apa? Dengan cara bagaimana Misalnya seperti sekarang ini Pendidikan akhlak sudah dikurangi Pelajaran agama di sekolah itu hanya sedikit Dua jam sepekan Hanya dua jam dalam sepekan Ini sangat jauh dari cukup Hmm. Rasulullah jauh-jauh hari telah mengingatkan kepada kita Ada dua hal yang harus kita perhatikan agar hidup kita sukses Bukan hanya sukses di dunia, tapi juga sukses di akhirat hmm. Sebab hidup di dunia ini tidak akan selamanya, kita akan berangkat menuju akhirat Kata Rasulullah man bil ilmi. Barang siapa yang ingin sukses di dunia Barang siapa yang ingin hidupnya senang dan selamat di dunia Itu semua tidak mungkin bisa dicapai kecewaan dengan ilmu Akan tetapi Barang siapa yang ingin sukses di akhirat Waman arodal akhir Fa'alahi bil ilmi Barang siapa yang ingin sukses di akhirat Itu pun juga harus dengan ilmu Jadi hendaknya pemerintah juga Bisa memperhatikan Seberapa besar porsi Pendidikan agama, pelajaran agama yang harus diberikan di sekolah-sekolah kita, hmm. di sekolah anak-anak kita Ini ya sangat jauh dari cukup untuk hanya memberikan 2 jam mata pelajaran agama di sekolah-sekolah anak kita hmm. Oleh karena itu kita lihat anak-anak kita jauh dari nilai-nilai agama Tadi saya ngobrol dengan Mbak Lili, kita melihat anak-anak gadis kita di jalan memakai <coughs> pakaian mereka berpakaian tapi seperti tidak berpakaian. Kita melihat pergaulan anak-anak kita di luar yang subhanallah itu jauh dari nilai-nilai agama. Apabila anak-anak bangsa ini mengalami hal yang seperti ini kemudian pemerintah menutup mata, jangan salah, para pemimpin kita akan dimintai pertanggungjawaban jawab di hadapan Allah. Mm. Mm. Alhamdulillah ya. Yeah. Masya Allah. Ya, media juga ikut banyak mendukung untuk mensiarkan informasi-informasi yang up to date, tetapi hmm. saringannya kurang, betul. Saringannya kurang. Ya? Ketat, ini gitu. yang yang dikeluhkan oleh saudara-saudara uh, kita, rakyat Indonesia. Apa istilahnya nih? Setelah reformasi, kemudian jadi media masa kebablasan, hmm. yang dipertontonkan oleh mohon maaf televisi televisi kita sekarang ini. Perkosaan, tindakan kriminal kekerasan ya. uh -huh. Tindakan kriminal Pembunuhan dan sebagainya Yang itu setiap saat Ditonton oleh anak-anak eh. kita hmm. Padahal Harus diingat bahwa terbitnya Lahirnya media massa adalah Berapa persennya itu lebih banyak ke edukasi Betul. baru ke entertain tetapi Betul. sekarang rupanya terbalik. Betul. Soalnya terbaliknya. Itu ya. sepertinya di Indonesia tidak ada lagi hal-hal yang baik yang harus ya. di, yang bisa dipertontonkan oleh anak-anak kita. Dan yang baik itu tidak menarik, pun katanya. Betul. Heeh. Insyaallah. Ceritanya rendah, ratingnya rendah. Ratingnya rendah. Insyaallah. Mutu-mutu Insya ini ratingnya tinggi. Insyaallah aja ya. Baik. Misalnya hmm. infotainment hmm. yang membicarakan keburukan orang lain, yeah. yang membicarakan uh, kekurangan orang lain, itu yang justru ratingnya tinggi hmm. dan itu ibu-ibu jangan jangan uh, tidak bisa dinafikan. Yeah. Itu disukai oleh ibu-ibu kita yeah. dan ibu-ibu kita yang beragama Islam. Yeah. Hmm. Sebenarnya oh, yang punya kontribusi ibu. kita juga karena kita yang nonton, Ibu ya. Yeah. Oh, ya kalau ibu-ibu enggak -ibu <laughs> nonton enggak akan naik rating Iya. Yeah, yeah. Baik, kemudian pertanyaan kedua dari <laughs> Bu Hajaratna dari Kalimantan Selatan tadi kata beliau seolah itu uh, saat ini fenomenanya berulang. Dulu anak Nabi Adam, Qabil dan Qabil juga menentang. anak Nabi minum juga menentang apa mungkin begitu gitu apakah ya Apakah ini memang berubah, normal Apakah ya? itu buatan diri Apakah itu sudah sunatullah gitu Ibu uh, sayang dari Jember Apai, dari, yang, dari Kalimantan Selatan ya oh, Bu Hajaratna mohon maaf dari Kalimantan Selatan Selatan, Selatan hmm. tadi ya di dalam Alquran banyak kisah tentang perjalanan para Nabi dengan segala kesalehannya <laughs> kemudian perjalanan para anak Anak para Nabi dengan segala kesalehan dan keburukannya, semua yang dilukiskan oleh Allah dalam Al-Quran, merupakan pelajaran buat kita, bahwa sebagaimana pelajaran itu bisa kita petik dalam hidup kita, agar itu bisa kita jadikan teladan, agar kita bisa mengambil hikmah dari semua itu. Bagaimana orang tua Agar bisa menjadi orang tua yang baik Sehingga jangan sampai Orang tua memiliki anak-anak Seperti nabi Nuh mm -hmm. Seperti putra putri nabi-nabi yang lain Yang mereka jadi pembangkang terhadap Allah Terhadap ajaran-ajaran Islam Hmm. Kalau orang tuanya sudah soleh Kemudian anaknya tidak soleh Itu menjadi renungan buat kita Kalau ada orang tuanya yang belum soleh Kemudian anaknya justru yang menjadi soleh Itu pun menjadi pelajaran berharga Buat para orang tua hmm. ya. Jangan bilang, ah anak nabi minum saja begitu Biar anak, -anak. Hmm. Hmm. <laughs> ke nabi minum <laughs> saja ya, ya. Apalagi hmm. anak kita gitu ya oh. Dari situ kita harus mengambil pelajaran hmm. ah, Mengambil itu, ibrah hmm. yeah. Betul dan dari Pak Muhammad Umar di Sambas Kalimantan Barat, bagaimana cara kita untuk memberikan apa ya nasihat kepada anak-anak muda hmm. untuk taat perintah Allah? Karena kalau anak mudanya sudah soleh, yeah. kadang-kadang lingkungan ini membentuk menjadi tidak soleh. Oke, okay. seperti yang Balilik sampaikan tadi, Mas Aji, bahwa hmm. segala sesuatu yang terjadi di dunia ini di atas buka bumi ini tidak ada yang instan. Hmm. Everything by process, semuanya melalui proses. Kalau ada yang bilang mie instan itu bohong. Diproses dulu, dimasak dulu. Semua kita harus masak air dulu, ada <laughs> taruh di gelas dulu, dimagok dulu, instan harus dimakan dulu. Berarti tidak ada yang proses. Allah saja yang punya kuasa atas semesta ini, juga tidak instan. Allah butuh waktu sekian masa untuk menciptakan alam semesta ini. Artinya bukan berarti Allah tidak punya Kekuasaan, ya? Kekuasaan untuk menciptakan alam semesta ini Kun faya kun tidak Betul. Artinya Allah memberikan Contohnya. Contoh kepada kita bahawa segala sesuatu ini tidak ada yang proses Tidak, tidak ada yang instan, semua baik proses Begitu juga seperti yang Bapak sampaikan tadi dari Kalimantan Bahawa bagaimana caranya memberikan pendidikan agama kepada anak-anak muda <laughs> Bapa yang baik, bapa yang soleh, pendidikan agama, nasihat yang baik kepada anak-anak kita bukan ketika anak-anak kita telah menjadi dewasa, bukan ketika anak-anak kita telah menjadi remaja. Pendidikan agama itu Sejak hmm. kecil Bahkan telah saya sampaikan tadi Sejak mereka berada dalam kandungan hmm. ibunya ya. Betul <laughs> Di, Rita, Kita sering kesulitan hmm. Ketika anak kita setelah remaja Baru diperintahkan untuk berjilbab misalnya. Hmm. Ketika anak kita ya, sudah besar Baru hmm. diperintahkan untuk sholat hmm. Berjilbab kepada putra-putri kita Diperintahkan Sejak mereka masih kecil Sehingga ketika kewajiban datang kepada mereka mereka sudah tidak kesulitan lagi menggunakan jilbab Karena yang sering saya dengar, mohon hmm. maaf ketika berada di samping ibu-ibu <coughs> yang lain juga hmm kasihan banget tuh anak kecil dipakai jilbab, Nah, hmm. nah <laughs> gitu. Ntar aja kalau udah gede, hmm. itu belum wajib, oh, kadang-wajib. Padahal itu sudah harus kita biasakan sejak mereka belum masuk masa akil balik. Ketika masuk masa akil balik mereka datang, kewajiban menutup aurat mereka udah terbiasa, udah enak aja, hmm. bahkan hmm. udah nggak perlu disuruh lagi. Begitu juga tentang sholat, hmm. jangan baru hmm. kita perintahkan ketika mereka udah gede, hmm. bu, iya. udah selesai. Hmm. Jangan Ketika mereka sejak masih usia dini Masih kecil hmm. Rasulullah sudah mengajarkan kepada kita Sejak usia 7 tahun ya. Kalau usia 10 tahun mereka belum Mau sholat Dipukul kata Rasulullah Pukul yang dibukul oleh Rasulullah bukan digebukin kayak ibu-ibu ya. <laughs> bukan nyari digebukkan Dengan nakiat Sebab Memberikan pendidikan yang terbaik adalah dengan pendukung sayang hmm. bukan hmm. dengan pukulan fisik. Baik. Kemudian terakhir, Bu Rita tadi dari Aline ya tentang sebatas mana sih uh, okay. kesabaran kita atau sejauh mana jerih payah kita untuk mengantarkan anak dan mendidik anak ini untuk bisa masuk surga ya Bu ya? Oke. Okay. Hmm. Kalau ditanya sebatas mana sih kesabaran kita sebab sebab kita sering menghadapi kesulitan, ya. apalagi tengah. Zaman yang penuh dengan Oh subhanallah ini Tantangan ya Betul Tantangan yang luar biasa Pergaulan yang luar biasa Ibu sayang Tidak ada sabar itu tanpa batas Kata Allah Isbiru Wasobiru Bersabarlah kamu Dan teruslah kamu dalam kesabaran hmm. Sebatas mana kita harus Bisa mengantarkan putra-putri kita Buah hati kita ke surga Sebatas hayat masih dikandung pada. Jadi kalau anak-anak kita putra-putri kita sudah usia yang mereka sudah menikah bukan berarti sudah putus kewajiban kita. Kita wajib terus mengingatkan. Bu, ibu kenapa Anwar sarung sih? Beliau kakak saya sudah besar, Bu. Kalau kata orang Betawi mau dah apa ya? Tapi tetap ibunda saya tetap lewat telepon mengingatkan jangan lupa sholat, jaga kesehatan. Hmm. Itu artinya walaupun putra-putri kita sudah besar yang nampaknya menurut kita mereka sudah tidak perlu lagi bimbingan seorang kiai gitu Orang kiai, Bu. Hmm. Kiai yang yang beliau memberikan nasihat kepada umat tetap mendapatkan tetap. nasihat dari bundanya, dari orang tua. Jadi kalau ibu udah punya cucu anaknya, udah punya bukan saja punya anak, tapi anaknya punya cucu lagi, hmm. bukan berarti kita lepas untuk hmm. tidak mengingatkan lagi kepada mereka. Terus berikan nasihat, terus mengingatkan agar tetap kita bisa mengantarkan anak kita menuju surga. Tidak ada batasnya, tidak ada batas. tanpa batas hmm. sampai usia memisahkan baru Tuh. kita nggak bisa lagi kasih nasihat. Nasihatnya paling ya karena kematian itu ya. Hmm. Alhamdulillah. Oh. Baik nasihat dan nasihat kematian ya. ya baik. Nampaknya sudah ada yang tersambung lagi. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan bapak dengan siapa dari mana? Eh ya, dengan Panwar dari Bogor. Panwar dari Bogor. Silakan ya, Panwar. Oh bukan ya. <laughs> Begini, Ustazah, ya. Memang ini ahlak di negara kita ini kan sudah ter terlihat makan ya tiap hari begitu rupa mm -hmm. dan selalu orang tua dan orang tua yang kena padahal orang tua sudah begitu rupa juga mm -hmm. berusaha iya benar. mendidik anaknya Betul, Pak. yang belum ditauziahi atau di timbul atau di ini itu justru para ulama para syai, para ustad ya universitas Islam partai Islam itu kenapa mereka tidak mau bersatu Ya, membuat sebuah sistem pembinaan, pengawalan, pengontrolan, evaluasi secara terus menerus sampai nuansa Islami itu tumbuh dari atas sampai di RT-RT. Mm -hmm. Karena lingkungan ini, ini luar biasa, berarti buat orang tua Baik. yang menghadapinya. Baik. Tolong sekali lagi himbau para ulama ini Baik. yang sangat mengerti agama. Yeah. Terima, kasih. Terima kasih. Maaf. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, merahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Pak Andwar, ini masukan buat kita semua ya. Tuh. Ya. Nyampaikan kebaikan aja masih minta maaf. Betul. Masya Allah orang kita ya, hmm. orang Islam harus. Iya aja. Ya. Oh iya iya. Iya aja ya. Ibu dari Alina ya silakan. Terpaksa ianya ya. Selamat. Ya langsung aja bu. Assalamualaikum, warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, merahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu Yosi dari Bekasi. Saya mau bertanya Bunda, kita sebagai orang tua menginginkan anaknya menjadi anak yang soleh dan soleha. Oh, yeah. Tapi sudah uh, berusaha semampu mungkin, tapi karena mungkin faktor lingkungan, terus pergaulan juga. Tapi terus saya minta penjelasan dari Bunda bagaimana harus, uh, uh, bagaimana lagi kita harus memberitahu lagi sama anaknya. Ya. Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Karena warahmatullahi saingan warahmatullahi orang tua sekarang tuh media IT tuh ya, masya Allah. Betul. Facebook apa segala sebagainya tuh. Ya bu ya, ya. saingannya itu ya bu ya, internet ya. gitu. Jadi yang didengerin internet, ibunya enggak gitu ya. ya. ya. <laughs> Silakan dari Pak Anwar. Pak Anwar dari Bogor. Harusnya para ulama kita, para tokoh masyarakat, tatai, bersatu. Iya bersatu untuk apa namanya, bagaimana <tuh>. mengarahkan nih kehidupan kita ini ya, bisa betul. lurus gitu. Oke, Pak Anwar, kita sekarang sama-sama dari Bogor, Bogor. Oh. saya tinggal di Bogor sekampung juga kita. saya juga di Bogor oh gitu ya, jangan di Bogor sama juga oh. oke okay. Pak Anwar yang saleh, kata Rasulullah jadi gak usah menyalahkan siapapun jangan mencari kambing hitam dalam hal ini tidak perlu menyalahkan pemerintah tidak perlu menyalahkan ulama tidak perlu menyalahkan siapapun Kata Rasulullah ibda bin Absi, mulailah dari diri kamu. Hmm. <kuh> Ibnu Abbas pernah berkata ada delapan faktor, ada delapan indikasi kebahagiaan hakiki. Salah satunya adalah kita memiliki lingkungan yang syarah. Hmm. Artinya apa? Mulailah. Dari diri kita Dari lingkungan kita Untuk menciptakan lingkungan yang baik Yang bisa Kita kondisikan Sehingga lingkungan itu Mampu juga mengantarkan putra putri kita Menjadi anak yang soleh dan soleh uh -huh. Mulai dari Lingkungan RT, lingkungan RW Lingkungan Kelurahan Lingkungan Kecamatan Gak usah bicara dalam skala besar Kalau dari setiap individu kita dari setiap bangsa ini Memulai dari lingkungan kita Insya Allah itu seluruh bangsa Indonesia Akan memiliki lingkungan yang baik hmm. Kalau kita saling Menyalahkan Tidak akan menjadi solusi buat kita hmm. Tidak akan menjadi jalan keluar buat kita Mulai dari diri kita Mulai dari lingkungan kita Mulai dari RT. Kita, kita, RW kita, kelurahan kita, kecamatan kita Kalau kita semua sudah melakukan Insya Allah semua kita akan jadi lingkungan yang baik Amin insya Allah hmm. yeah. dari Ulama sudah melakukan hmm. sebetulnya hmm. hmm. Dari ulama-ulama TVRI, Televisi Republik Indonesia Ini salah satu bagian cara bagaimana menampilkan ulama Mengajak kepada umat untuk bisa Hari ini saja mm -hmm. Dalam rangka membawa putra putri kita Menuju surga Menjadi anak-anak yang soleh dan Iya, Jadi nasihat ulama yang di media itu Jangan hanya didengar saja betul. Hanya sebagai konsumsi buat telinga saja Tapi betul. tidak diamalkan Itu betul. yang harusnya kita yeah. tindak pelajar. Mendengar kan kata, saja kita bersyukur apalagi, Nah itu apalagi melaksanakannya <laughs> ya. Kan kata Rasulullah <laughs> Al-Ailmubillah bila amalin, kasyajari bila samarin Ilmu yang tidak diamalkan Artinya bukan hanya diamalkan oleh kita <tuh> Diamalkan juga oleh putra-putri kita Dengan cara kita juga mendakwahi Apa yang sudah kita dapatkan dari televisi ini Kita dakwahkan juga kepada anak Kemudian insya Allah Bisa diamalkan oleh kita dan anak-anak yeah. kita Ketika ilmu itu hanya sampai Di telinga, tidak mampu kita Mengejawantahkan dalam kehidupan kita Kata Rasulullah Kasyajaribillah tamar, laksana pohon Yang tidak berbuah hmm, yeah. okay. Ibu Yosi Ibu Yosi tadi sudah sedikit dibahas tentang yeah. lingkungan Nah tenang pergaulan nih anak-anak kita nih saat ini ya. bagaimana lagi gitu orang tua ada apa punya musim. kontribusinya hmm. ibu tadi sampai ke orang Jawa bilang apa ya merembes milih, hmm. iya sampai syahdu menyampaikannya dengan dengan ada yang sedih. Iya memang begitu kesulitan kita menghadapi anak-anak kita. Udah dengan berbagai cara sejak kecil udah dimasukin PPA, kemudian nggak berhenti berhentinya orang tua menasehati. Ibu anak memang merupakan fitnah kata Allah dalam Al Qur'an merupakan ujian. Ketika kita mengamal, ketika kita mengajarkan anak kita, ketika berusaha semaksimal mungkin untuk membawa mereka menuju surga, akan tetapi mereka juga belum tersentuh untuk mengamalkan ajaran-ajaran Al-Quran. -ajaran. Nah, ibu lagi-lagi kata kuncinya adalah isbiru wasobiru, sabar, sabar, sabar, sabar, terus bersabar. Kata Mbak Lilik sampai aja roesakan hmm. sambil didoain ya. Robbanahu bla namin azwa jina wadriyatinna kurataa wa yonewajal nallil mutaqina imama Allah jadikan aku jadikan keluargaku menjadi orang-orang yang insya Allah menjadi imam bagi orang-orang yang bertakwa. Saya ingin mahu menghupas sudah harus singkat kita harus sudah betul Bunda harus 1000 Bunda harus siang ya subhanallah Bunda-bunda ya. ada kesempatan kita bisa dialogkan lagi Mas Ada <laughs> sayang memang ya. kalau kita ngomongin masalah nah, akhlak dan anak-anak ya. ya. ini waktunya ya. sangat singkat ya Seolah sangat Tra. singkat ya dan uh, kesimpulan kita Bunda yang yang ringkas saja terhadap bahasan yang kita ambil kesempatan pagi ini Kesimpulannya Ibu-ibu sayang Mungkin kalau ibu sudah menikah hari ini Mas Aji juga sudah, Mbak Lili sudah Tapi bukan berarti terlambat Untuk mulai yang lebih baik untuk anak-anak kita Sayang anak-anak ibu di rumah Para pemirsa TVRI Ketika mencari calon istri Carilah istri yang soleh Ketika seorang wanita Mencari calon suami Carilah calon suami yang saleh, Baik. Sehingga insya Allah Kelak apabila Allah menitipkan Putra-putri kepada anak-anak di rumah Insya Allah akan mampu mengantarkan putra-putri menuju surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Jadi keyword adalah hmm. tidak ada kata terlambat untuk memulai sesuatu yang baik. Baik. Bu Sarah, terima kasih telah berbagi ilmu kembali buat kita, teman dan kesempatan Amin. kita bersama lagi. Amin. Kita ketemu lagi Ustaz dan teman ya. Ibu-ibu dari Majelis Al-Inayah Al juga terima kasih telah berbagi ilmu Terlalu sharing segala macam di kesempatan pagi hari ini. Saling bekerja sama ya. mendidik anak secara sama-sama, saling mengingatkan kalau memang ada yang terlupakan. Baik. Ya. Dan akhirnya kita mengucapkan terima kasih. Anabawi Patayki terima kasih. Bunda, sekali lagi terima kasih. Mohon maaf atas segala khilaf para pemirsa. Sampai jumpa. Ila ila kopi Manila. Wabillahi Wassalamualaikum warahmatullahi, warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.